Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya Bu ya saya akan bertanya Dalam Islam Itu yang halal sudah jelas Yang haram pun sudah jelas Tapi kalau di pemerintah Kadang yang haram bisa jadi halal asal bayar pajak Ada Ya, Akhar. gimana? Yang haram itu Bisa jadi boleh Yang penting asal bayar pajak Pajak Ya pajak Nah terus bagaimana Seandainya kalau Sarana agama yang dibantu oleh pemerintah Bagaimana hukumnya Bantuan tersebut Hanya itu yang dapat saya tanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masalah halal haram Sesuatu yang haram jadi halal mungkin bukan karena pajak, karena pelincin gitu ya mungkinnya. Aik aik aik mungkin ada harus pakai sogo, harus begini masuk ke negara duit duit yang untuk menggulirkan sebuah proyek haram Ini kan masuk ke negara kas negara. Setelah itu dikembalikan jadi gaji para guru ni, gimana? Atau kemudian dibuat matrosah dan sebagainya. Jadi begini kok idahnya harta itu. Selagi tidak murni haram, berarti kan tidak murni halal Selagi tidak murni halal atau tidak murni haram Berarti kita tidak bisa mengatakan pasti halal Juga tidak bisa kita katakan pasti haram Itulah yang disebut dengan subhat Jadi orang mengambil subhat bukan haram Karena tidak bisa dikatakan sebagai haram jadi subhat itu misalnya contoh kecilnya orang kerjaannya ngerampok. Tapi dia juga punya kebun gede. Lalu ngasih hadiah kepada anda. Bagaimana? Bolehkah saya menerima? Makanya menerima hukumnya subhat. Karena kita tidak tahu apakah dari hasil rampokan atau hasil pertanian. Kecuali sudah dikatakan ini hasil rampokan saya semalam buat ente. Maka kita tidak boleh nari. Lima. Sama di dalam duit, duit negara, negara juga punya usaha-usaha yang halal Biarpun banyak usaha yang haram, yang mungkin lebih banyak Itu masalah urusan negara Biar yang jadi kepala negara dapat petunjuk dari Allah semuanya Karena berat ya Bayangin, bapak kalau tiba-tiba suruh jadi presiden bagaimana? Siap tidak tanggung jawab menyelesaikan urusan dunia ini? Nah, Loh kok berebut ya? Nah, padahal kalau sudah jadi presiden ditanya kenapa di sana ada pelacuran kau biarkan kenapa ada minuman keras di situ kau biarkan kenapa ditanya semuanya sehingga para ulama-ulama terdahulu disaat dipilih jadi begitu tuh istifarnya banyak nangisnya yang banyak ini musibah yang aku terima bukan dikejar-kejar sampai bayar nah jadi apa yang diberikan oleh negara asalkan dananya tidak jelas dari yang haram baik tiyak yakin dari yang haram maka itu boleh untuk bangun madrasah dan sebagainya. Itu kan bab subhat. Lah kalau misalnya ada sebagian pesantren tidak mau pemberian dari negara, itu bukan karena haram, mohon maaf. Misalnya di sini tidak ada pembagian dari negara dan teman-teman tidak -teman usah mengusahakan urusan negara. Buya ini adalah yang enggak usah, tidak usah cari link ke arah sana. Kita tidak usah, tidak butuh itu. Itu bukan berarti karena haram jangan sampai mengatakan, "Wah, oh, Buya tidak mau berarti haram." Oh tidak. Kami lebih senang dengan saudara-saudara ini. masyaAllah. Ini yang bangun saudara. Tidak ada, ada bagian daripada negara Indonesia Raya. Itu tidak ada. <laughs> Jadi, para saudara-saudara teman-teman. Lah, kalau kami tidak mau, bukan berarti haram. Ini mungkin pertanyaan dari itu. Oh, tidak. Dan tidak usah diusahakan. Bu ya, saya ada link ketemu Pak Presiden. Nanti ada 20 miliar. Kau usah, ya. <laughs> Walaupun ketemu ada orang kaya, membantu, silakan. Dan tidak usah laporan. Allah yang mencatat. nanti. <laughs> itu Jadi, itu bukan haram, makanya jangan suudon juga kepada kiai-kiai yang terima sumbangan dari negara cuman barangkali ada sedikit proses yang harus dilusen, ada maklar tuh ada orang punya proyek kerjanya sehari-hari bukan ngajar, bukan nyangkul di sawah tapi bikin proposal buat pesantren-pesantren, nanti dapat persenan jadi kalau 100 juta turun, dapat 80 juta pondoknya, 20 juta buat dia ini penyakit ini ini kan ada begitu jadi kalau anda punya yayasan, harus utuh. Jangan dibantu orang untuk kayak begitu-begitu itu. Kita perlu berjuang-berjuang di jalan Allah. Dan pasti ada. Dan jangan khawatir. Oh, gampang. Kalau Allah membantu seseorang, kemudian yang bekerja di negara, jangan khawatir. Gajinya tidak sampai haram kok. Hanya subhat barangkali kalau memilih. Ada sebagian bekerja di negara. Dia dapat gaji. Cuma dia menyisihkan hanya kebun sedikit yang dimakan anak-anaknya. Adapun ini untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, subhanallah. Tapi bukan haram. Kita tidak mengatakan gaji, gaji, gaji pegawai adalah haram, tidak. Ti Karena subhat ada halal, ada, ada haram. Cuma bercita-citalah kepada Allah, bercita-citalah memohon kepada Allah untuk setiap saat ditingkatkan kemuliaan kita. Ya. Jadi ini tidak haram. Jangan sampai nanti salah paham haram, haram, haram, haram. Enggak, enggak subhat saja, tidak. Ini. Uh, tidak bisa kita hukumi haram, tidak bisa dikhukumi halal. Apakah menjadikan sebab masun raka? Ya enggak. Maka perbanyak ibadah. Yang makan duit-duit begini ya wah harus meningkatkan ibadahnya nanti agar tertutupi kekurangan-kekurangannya itu. Baik, semoga Allah mengampuni kita semuanya.